senegrat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita sampaikan kepada dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu Pada malam yang berbahagia ini kita akan bahas sedikit tentang ukhuwah Islamiyah tentang persaudaraan Islam itu. Ya. Yang yang kita ketahui baik secara individual maupun secara total banyak mengalami uh, pengurangan kualitas ya dan juga kuantitas tentunya dibanding dengan kehidupan bersaudara di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya satu kelompok mencurigai kelompok yang lain satu kelompok memfitnah uh, kelompok yang lain ya uh, sehingga Meskipun besar jomba umat Islam di dunia, besar jomba umat Islam di Indonesia, tetapi ternyata tidak memiliki kekuatan, hampir tidak memiliki kekuatan. Sehingga mudah sekali dipermainkan oleh orang-orang kafir, sehingga mudah sekali dipermainkan oleh kekuatan uh, orang-orang musyrik yang padahal pada hakikatnya semua kekuatan itu adalah milik Allah. Analku wa ta'lillahi Tapi mereka mampu memanfaatkan kekuatan itu untuk menghancur, menghancurkan umat Islam, memperak-perandakan umat Islam di mana-mana, gitu ya. Seperti kita lihat fenomena di Irak, di Afghanistan, kemudian di Tunisia, kemudian di Libya, Mesir ya dulu, kemudian Libya, sekarang eh, di Yaman, kemudian Suriah, dan entah nanti negeri mana lagi, mungkin saja. Uh, berikutnya juga Indonesia uh, kita mendengar tentang something bahwa tentara Amerika banyak yang kemudian sekarang ini apa namanya, ditempatkan di Darwin ke isu yang dibantang oleh Amerika mau, mau mendirikan pangkalan militer di sana, tapi ketahuilah kita pahami bahwa tanpa mendirikan uh, pangalan militer di Australia pun, Amerika itu mesti menggerakkan tentara yang seluruh dunia Karena kekuatannya yang demikian tak diperlihatkan dengan yang lain. Apalagi kalau dia mempunyai kekuatan militer di situ, mungkin saja utamanya adalah untuk mengimbangi China. Tetapi mungkin saja efek sampingnya nanti bisa saja Papua lepas dari Indonesia sama persis seperti Timor-Leste lepas dari Indonesia. Karena itu sebagai apa umat Islam, yang terkabene mayoritas di Indonesia ini yang pentingnya menjadi tulang punggung kekuatan nasional harusnya kita memperkokoh persatuan dan kesatuan kita dimana eh, saja kita berada apakah kita sedang berada di Korea ataukah di China, Taiwan, Malaysia, Jepang dan berbagai tempat yang lain persatuan itu merupakan nomor satu Allah senar biasa mengingatkan kepada kita di dalam surat Ali Imron ya ayat 103 itu Allah boleh menjadi projek buat nasimu bika billahi jani awwalataprok begitu ya dan terpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah Di ma Allah dan janganlah kamu bercerai bercelai jadi Berpegang kepada agama intinya di sini terpegang kepada agama Allah itu merupakan kunci sukses menuju kepada persatuan. Ya, walau tak perokok dan jangan tak bercerai-cerai maknanya adalah kita harus menghindari segala hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan, terjadinya ketidakrukunan, terjadinya ketidakkesejahteraan satu dengan yang lain. Ya, kita harus senantiasa berusaha untuk menyingkirkan dari hati kita, ya, sifat-sifat dan juga sikap. yang menyebabkan persaudaraan itu runtuh, yang menyebabkan hati sesama orang beriman itu retak. Ya karena hakikatnya persatuan Islam itu adalah persatuan hati. Ya, maka di dalam uh, surat Al-Anfal ya, surat ke-8 ya, ayat uh, 63 uh, di situ Allah berfirman, Allah berfirman Lau angkak sama fil albi semni ama Allah taufeyna guru bin walakin allah Di situ ada kata kunci alafa. Alafa yu itu sebenarnya maknanya kan melunakkan atau menjinakkan, menjadi jinak, jadi lunak, gitu. Akan tetapi dengan tambahan taufeyna Allah Itu bisa dimanai merukunkan Menjadikan rukun Atau menjadikan satu Atau menyatukan itu al baina kulubihin Ya dan ya Dia maksudnya Allah Ya al-lapa yang Baina yang menyatukan Kulubihin Hati-hati mereka Jadi yang diharapkan persatuan di dalam Islam Sekedar persatuan Atas dasar darah Atas dasar nasionalisme atas dasar segala sesuatu yang sifatnya duniawi, kepentingan yang sama, politik yang sama dan lain-lain, tetapi betul-betul yang diharapkan di dalam Islam itu adalah persatuan hati, dan yang bisa mempersatukan hati itu hanya Allah saja, tidak tidak yang lain-lain jadi banyak kelompok-kelompok tertentu mereka berteriak-teriak tentang persatuan nasional dan mewaspadai perpecahan dan sebagainya membuat partai untuk mempersatukan umat Islam ya, melemparkan konsep, menyampaikan konsep untuk mempersatukan umat Islam ya, ketika berada di depan televisi, sebagai narasumber cara seolah-olah ya, ibadah buat untuk, untuk membuat persatuan nasional, persatuan Islam dan sebagainya, dan tidak ada apa-apanya ya, kalau uh, kita melihat uh, konsep yang disampaikan oleh Allah di sini Walau campurina kelu pihin, tiada Allah yang mempersatukan antara hati mereka. Maka karena karena karena sulitnya, karena tidak bisanya manusia itu menghubungkan hati manusia yang lain, ya maka kemudian Allah memberikan contoh menantang Rasulullah untuk mempersatukan hati orang kufir. Dengan firman-nya selanjut firman selanjutnya, Lau angkatka maafilah di jamia, seandainya kamu menakahkan. Belanjakan, maafil abdi jamea, semua yang ada di bumi ini semuanya maalat tabayinah qurdiin. Suduh kamu tidak akan mampu mempersatukan hati mereka. Walauhin allah ala tabayinahum akan tetapi Allahlah yang telah menjinakkan hati mereka, mempersatukan hati mereka, merupakan hati mereka. Ya, dengan apa Allah merupakan hati mereka? Tentu saja dengan iman. Ya, kita masih ingat tauzuh dengan iman, kita masih ingat bahwa Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 di situ dikatakan innama'l mu'minuna Ya, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan orang-orang beriman itu atas dasar imannya, atas dasar akidahnya yang sama, atas dasar tarikhidnya yang sama, ya. Eh uh, kita kita juga paham bahwa setiap persatuan setiap persatuan itu pasti ada ancaman untuk untuk terjadinya perpecahan maka dari itu sejak dini kita harus sudah berusaha kalau ada perpecahan ada hal-hal yang mengarah kepada perpecahan segera diatasi karena terman Allah mengatakan di situ fa'aslihu bainakum sebab itu damaikanlah ajungkanlah kedamaian Di antara kedua saudaramu, kalau, kalau sudah terlanjur ada perpecahan hati segera kemudian diberkankan kembali, ya supaya tidak terjadi perpecahan hati maka hadirkan perdamaian di situ, kenyamanan di situ, kebahagiaan di situ, ya jangan sampai kemudian yang hadir, ya yang, yang hadir di situ semakin keusrekan, ya eh, apa namanya hal-hal yang menimbul, menimbulkan ketertinggalan. Bentuk hati satu dengan yang lain, bentuk hati satu dengan lain tidak seperti itu. Karena kemudian diakhiri dengan watakuh Allahalaikum tuh kamu, ya dan takut bersebera Allah supaya kamu mendapat rahmat. Taalakum dan taqdim di situ adalah jamaah. Artinya kalian semua kamu sekalian, ya agar supaya, ya agar supaya persatuan itu tetap lestari, maka Kita harus bertakwa di situ. Ya, di kalau syariat persatuan kesatuan kita karena iman itu merupakan bagian dari rahmat Allah sendiri. Ya, al-jama'ah tuh rahmah wal-firqotu azab. Eh, ya, yang namanya jamaah, yang namanya persatuan, satuan, yang namanya kebersamaan itu merupakan rahmat wal azab. Dan yang namanya pecah belah itu adalah azab. Nah oleh karena itu mari teman-teman uh, sekalian yang berbahagia di Korea jangan mudah-mudah kita terpengaruh oleh konsep-konsep orang yang uh, dalam tanda petik mereka itu dikatakan sebagai pakar ya berbau bicara ini itu membuat lagu mengarang lagu ya lagu-lagu yang yang yang uh, seolah-olah dengan lagu itu umat Islam bisa bersatu ya atau membuat acara ini itu yang menunjukkan kita umat Islam bersatu Tidak bisa. Persatuan itu tidak terletak pada kulit, tetapi betul-betul pada hati, pada intinya, substansinya, bukan formalnya, bukan mana orangnya, bukan luarnya, tetapi betul-betul dalamnya di dalam hati itu betul-betul ada cinta, ada kasih sayang, ada kenyamanan antara satu dengan yang lain. maka umat Islam senantiasa diingatkan oleh Allah oleh Rasulullah ya supaya menghindari ya menghindari hal-hal atau menghindari berbagai macam penyakit hati ya uh, sehingga penyakit-penyakit itu bisa menyebabkan uh, terjadinya keretakan di dalam persaudaraan ya antara lain perbuatan-perbuatan uh, kecil yang menyebabkan uh, apa namanya uh, hati kita retak yang tidak suka sama dengan yang lain yang melancang persatuan-persatuan dan juga dilihat di dalam selat 7 ayat 11 kemudian juga ayat 12 itu mutlak harus dihindari kalau yang kita harapkan adalah persatuan ini persatuan mari masukkan di baca ayat 11 dan 2 dari selat 49 itu terjemahannya saja cukup panjang ayatnya yang berbicara tentang Tidak bolehnya kita saling merendahkan, saling esak mengesek, kemudian saling seudar dan yang lain, kemudian juga saling kujeng mengkujeng satu dengan yang lain. Surat Al-Juzur ayat 49 ayat 11 dan 12. Mari. Quran Surat Al-Juzur ayat 11 dan 12. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolong kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dolin. Ya, ya di ayat ini beberapa hal yang perlu kita nanti-nanti hindari. Yaitu jangan sampai kita saling mengolok-olok satu dengan yang lain. Apakah dalam bentuk pribadi atau golongan, kelompok dan sebagainya, mengolok-olok satu dengan yang lain itu tidak bisa ya. Dalam situasi dan kondisi apapun, sembara apapun, kita tidak layak untuk mengolok-olok sama saudara Muslim, karena selama saudara Muslim kita adalah satu tubuh. Artinya, kalau kita sampai mengolok-olok orang lain, berarti kita juga sedang merendahkan diri kita sendiri mengolok-olok diri kita sendiri. Ya, karena satu orang-orang Islam itu bersaudara, maka juga tidak layak memanggil kita itu dengan gelaran-gelaran yang buruk dan sebagainya. Nah, itu perlu dihindari ya, perlu kita jauhi. Karena akan saling satu dari yang lain akan merasa terhinakan ya, terendahkan dan sebagainya. Tidak layak seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa saling menghormati, saling memuliakan, uh, saling tolong-menolong, saling bantu-bantu, saling kuat menguatkan ya, bukan bukan malah sebaliknya. Mari ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwa kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya. Di dalam ayat 12 ini kita diperingatkan oleh Allah, dilarang oleh Allah supaya kita tidak menebar banyak prasangka, prasangka buruk gedon, ya. Jadi kita harus hati-hati dengan prasangka buruk itu. Di situ dikatakan bahwa inna pada zakri isim ila nya sebagian prasangka itu adalah dosa bukan semua prasangka itu dosa tapi sebagian saja dan sebagian yang lain yang termasuk dalam kewaspadaan itu perlu dipertahankan ya bukan dalam arti kecurigaan tapi untuk kewaspadaan ya tetap dipertahankan ya tapi godaan yang berlebihan yang suka yang berlebihan yang jelek ya itu harus dihilangkan dari diri kita masing-masing Justru yang harus kita pembukaan itu bukan kecurigaan, tetapi saling percaya satu dengan yang lain. Jadi kalau satu kelompok, satu organisasi, satu kegiatan itu dimanage atas dasar uh, don uh, seudon atas dasar perasaan tak buruk ya tentu kegiatan, organisasi, kumpulan masyarakat itu tidak akan tumbuh menjadi sehat, tidak akan tumbuh menjadi baik, ya. Karena keterikatan itu sendiri akan menjadikan kita lemahkan itu. Nah sebaik sebaiknya yang harus dikembangkan di situ adalah e, rasa saling percaya diri, trust, ya rasa ra, rasa saling percaya satu dengan yang lain, gitu, ya. E, sehingga ya, ketika kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, orang lain juga tenang karena dipercaya. Ya satu dengan yang lain saling percaya sehingga. Bukan timbal balik, secara individual juga semakin kokohan itu. Nah, kemudian di situ kita juga dilarang walau tajak sasur. Tidak boleh tajak sus. Tidak boleh mencari-cari kesalahan ya. Jadi, kalau ada ketidaksukaan kita kepada saudara kita, jangan kemudian kita mencari-cari kesalahannya. Ketidaksukaannya dalam bidang apa, objektif saja. Sampaikan kepada dia, kalau dia memang jilai, dia memperbaiki diri. Tetapi kalau justru malah kita yang jelek, maka kita segera berperkara dengan itu. Jangan kemudian apa namanya mencari-cari keburukan orang lain itu justru malah menjadi kebiasaan bagi kita, ya, karena kita khawatir apa namanya kalah baik dibanding dengan orang lain, khawatir tidak lebih berprestasi daripada orang lain dan sebagainya kemudian. mencari-cari kesalahan untuk dilaporkan kepada pimpinan untuk ini, untuk itu dan menjatuhkan dan sebagainya, nah, yang seperti itu tidak sehat, ya. Nah, kalau kita punya hati yang seperti itu, ada ada sikap-sikap sifat-sifat yang seperti itu, segera istighfar, mohon ampun kepada Allah ya. Orang lain tentu tidak akan tahu ya diri kita sendiri ya, ya bersama Allah dan malaikat Allah yang tahu seperti itu. Nah kemudian walaya kita baca buku baca doa tadi. Nah, jangan sampai kita itu menggunjing satu dengan yang lain, ya artinya membicarakan hal-hal yang jelek, ya sama seperti yang tadi pagi diungkap oleh Al-Ustaz ya, bahkan makan tangkei sesama kita sendiri kan gitu, e, hampir sama dengan Sumanto, Ini istilahnya tadi malah pagi seperti itu kan gitu ya, tapi kalau oh, Sumanto kan memang makan tangkai dan sebagainya, tentu kita, kita meracik, meracik, makanya pertanyaan intinya di situ adalah. Ayuhhipu akadegum ayak pula lah maaf hijimah ta pikir tumu. Apakah salah seorang di antara kamu senang? Apakah kamu senang makan yang enggak daging bangkai saudaramu sendiri? Tentu akan kamu akan merasa cici. Makan bangkai sedesa sikakarang, Apalagi bangkainya saudaranya sendiri kan jijik sekali. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu tidak disukai di dalam Islam. Ya karena akan meretakkan hubungan persaudaraan yang eh, dikatakan oleh Rasulullah kalbunjani ya subdu bagdu bagdo. satu bangunan yang satu bagian dengan bagian yang lain mestinya itu saling kuat meruatkan Maka jangan sampai ada perbuatan yang kita lakukan yang menyebabkan bangunan itu semakin lemah, ya semakin lemah dan akhirnya runtuh, ya tumbang karena Uh, eh orang-orang ya dari dalam ya itu. Maka konsepnya lagi di sini dikatakan innallaha atau wabtakallah maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah kalau kamu takut kepada Allah, maka mestinya kamu tidak akan melakukan hal, -hal yang seperti disebut di atas uh, seperti su'dan kemudian mencari-cari kesalahan, tersesus, kemudian apa namanya? bergosip atau berkucing dan sebagainya tidak akan uh, dilakukan. Maka konsepnya di dalam Islam sangat sederhana Untuk menjadikan orang baik itu Sebenarnya kita itu tertakwa kepada Allah Takut kepada Allah taat kepada Allah Inna Allah Attawa Burrohim Nah terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan Kalau betul-betul kamu sudah bertobat Maka inna Allah Attawa Burrohim Sesungguhnya Allah itu maha penerima terima tobat Dan makin pula maafnya ayah Terhadap hamba-hambanya yang bertobat Tentu saja Nah teman-teman yang sedang online online yang berbahagia, e, mari kita betul-betul terus -betul berusaha, berusaha untuk e, menciptakan kuah islamiyah e, e, itu meskipun dalam skala yang kecil. Mungkin kita mulai di dalam keluarga kita masing-masing, kita perkuat kuah islamiyah itu, kita biasakan hal-hal yang menyebabkan e, semakin tumbuhnya, semakin kuatnya persaudaraan dalam Islam itu, ya. Jadi keimanan kita memperkuat keimanan kita memperkuat kuasa kita bagaimana kita memperkuat taufik kita memperkuat keimanan kita Rasulullah mengatakan bahwa apa iman itu ya Yazid bahyangkus bertambah dan berkurang dan bertambahnya iman itu karena ketaatan. dan berkurangnya iman itu karena kesulitan maka dari itu mari kita memperkuat keimanan ini dengan kokohnya persatuan dalam Islam persatuan keluarga persatuan kelompok masyarakat persatuan organisasi persatuan umat Islam ini Ya, yakni dengan memperkuat apa namanya uh, taqwid kita, ya, memperkuat uh, ketekunan kita dan sebagainya. Dan berikutnya kita lanjutkan dengan menjauhi hal-hal yang menyebabkan retaknya persaudaraan itu. Ya, antara antara lain tadi saling meremehkan, saling mengesek, saling merendahkan satu dengan lain, satu saling, saling mencurigai, kemudian saling, saling mencari kesalahan dan sebagainya dan sebagainya. Karena hakikatnya itu betul-betul akan menjadikan persaudaraan kita semakin besar kontak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ini Mas Gerti yang bisa saya sampaikan sebagai pendahulung bagi kita untuk berdiskusi malam ini. Mohon coba, Sementara belum ada pertanyaan, Ustaz, untuk mengenai tema ini tadi. Kalau memang ada yang lain, mohon coba, silakan. Iya, ada ada bagian yang lain ini, Ustaz. Iya, Ustaz, apa keutamaan hidup berjamaah dibanding munfarid di luar tema ini, Ustaz? Tolong dijelaskan dalil tentang kebulian wanita yang sedang hate, yakni memegang Al-Qur'an, Ustaz. Oke. Jadi, yang pertama tentang keuntungan jamaah itu sendiri sebenarnya kan banyak sekali ya. Tadi saya katakan Al-Jamaah, Al-Turahma, Wal-Firto, Al-Turah, mulai itu sudah menyambut Berbagai persoalan. Jamah itu rohmah, ya jamah itu mengundang kasih sayang Allah, ya. Sedangkan filq balfil itu dan pecah belah itu merupakan azab atau mengundang azab Allah ini. Sehingga kalau kita berjamaah, ya, pertolongan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, insya Allah hadir di tengah-tengah jamaah itu. Maka di dalam kehidupan berjamaah itu. Ya, setiap persoalan itu lebih mudah diselesaikan daripada dalam kehidupan yang nafsi-nafsi, gitu ya. Contoh yang mudah ya, e, kelihatannya sederhana membangun, e, membangun gedung e, makluk terlalu dengan harga tiga miliar, tiga eh, miliar. E, setelah selesai membangun gedung 13 miliar, hanya beberapa tahun kemudian membangun asrama dengan nilai sekitar tujuh miliar dan sebagainya. Mungkin orang bisa saja mengatakan masalah uang duit saja bangun. Tetapi ketahui lah bahwa kita ini umat Islam di Indonesia ini terutama itu ya. Itu tidak mudah kalau sudah berbicara tentang duit gitu loh. Tidak, tidak mudah kalau sudah bicara tentang mengumpulkan duit, apalagi 13 miliar 7 miliar artinya 20 miliar dalam uh, masa katakan 3 tiga tahun dan sebagainya itu ya, sekitar 3 4 tahun dan sebagainya. Itu bukan hal yang yang mudah gitu ya. Banyak uh, umat Islam membangun apa masjid saja ya tabungnya di Jawa Timur atau di Madura dan sebagainya lain-gulai sumbangan ini ada tekan Jogja, ada tekan Bandung, ada tekan Jakarta. itu orang jadi didadi gitu Ya, uh, sehingga uh, meskipun warga Madura sampai taruh kota dan di sana sedikit tetapi karena mereka hidup dalam kebersamaan, hidup dalam jamaah ya taat pada pimpinan, mudah diarahkan ke sana dan diarahkan sini dan sebagainya. Sehingga mereka punya kekuatan yang seperti itu yang dahsyat seperti itu menurut gitu. Apalagi peta Jawa eh, mengatakan bahwa bersatu ya untuk otak peta Indonesia ya bersatu kita teguh bercerai kita rontokan itu yang sering diperlihatkan kawin daging dan lain Tapi intinya bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, itu betul ya oh, Indonesia pun tidak akan mungkin mampu mendapatkan kemerdekaannya kembali ya kalau mereka pada saat itu dalam perang kemerdekaan itu mereka tidak bersatu. Ya, kalau yang terjadi masih seperti dulu dulu, dulu saja satu dengan yang lain saling apa namanya tidak punya hubungan satu dengan yang lain tidak memiliki persatuan dan sebagainya, nah, tentu tidak akan menang malah dia duduk domba, ya Jocca pecah menjadi Nayuk Yogyakarta di Negerat dan Pakualama dan gitu ya. Nah, sebelum itu juga sudah pecah antara Jocca dengan Solo Solo sendiri juga pecah antara Kapora Pakubuwono dengan Mangku Negara dan sebagainya ya. walaupun Pakubuwono aja 13 sekarang ini ada raja kembar dan sebagainya. Eh itu itu itu adat yang seperti itu. Ya, nah karena persatuan itu merupakan sesuatu yang utrak untuk memperoleh kekuatan, ya harus kita berusaha senantiasa untuk fokus ya eh juga membangun persatuan kesatuan ini. Dan sekali lagi tadi tidak mungkin dibangun persatuan dan kesatuan itu dengan harta dunia tetapi mungkin anda bisa dibangun dengan iman, dengan hati Maka kita bisa berkontribusi besar di dalam membangun persatuan itu dengan jalan membangun hati kita sendiri, ya dengan keimanan yang yang yang yang kokoh, ya, dengan taufik yang lurus, ya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita betul-betul memberikan kontribusi kepada bentuk-bentuknya ukhuwah Islamnya. Kalau masing-masing individu Muslim itu betul-betul memiliki taufik yang kokoh, ya, yang kuat dan sebagainya, ya. Uh, dimanapun kita berada, siapapun orangnya, meskipun kita belum kenal satu dengan yang lain, rasa persatuan dan kesatuan itu akan akan terwujud. Tetapi di kalangan masyarakat seperti sekarang, saya uh, satu dengan yang lain saling membelakang satu dengan yang lain saling menghantam, satu dengan yang lain saling mencuriga mencurigai, ya, yang satu menyampaikan hadis, ya, yang lainnya mengatakan mereka mengafirkan kami. Habisnya antara lain mengatakan perjanjian antara kami dengan mereka adalah adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat sungguh dia telah kafir. Kemudian yang tidak sholat merasa dikafir-kafirkan. Ada Atau yang apa namanya organisasinya masih banyak yang tidak sholat dan merasa dikafir-kafirkan. Harusnya tidak perlu bersikap seperti itu. Karena itu tidak diarahkan kepada organisasi, tidak diarahkan kepada individu, tetapi diarahkan kepada amal. Artinya kalau kita tidak beramal, dan sholat seperti yang dikenal dari awal, ya kita itu termasuk kafir. Harusnya menjadi panah untuk introspeksi demi memperbaiki diri kita supaya tidak menjadi orang kafir seperti itu kan itu. Mungkin ayat lain mengatakan bahawa ini ilmu syirikin, celakalah orang yang musrik, ya. Siapa orang musrik itu? Al-Ladina layu'tu na'zakata wa'um bila'a suratihim kafirun. Ya itu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ya dan mereka kafir akan adanya depan akhirat. Ya orang yang tidak membayar zakat dikatakan oleh Allah di dalam surat muslimat ayat 6 dan 7 itu sebagai orang musrik. Kemudian orang yang tidak membayar zakat atau kelompoknya banyak orang yang tidak membayar zakat itu kemudian merasa musrik musrikan yang seperti itu tidak-tidak betul. Jangan sampai kita punya perasaan yang seperti itu. ya disuruh perasaan seperti itu yang menyebabkan kita pecah satu dengan yang lain. Ayat ini ditujukan kepada orang yang berbicara maupun orang yang mendengar. Tidak hanya untuk orang yang melengar saja. Kalau yang berbicara sendiri juga tidak membayar dapat, dia juga musrik kan, gitu sama-sama. Nah harusnya disyukuri ya, ya itu sampai ketelinga uh, mengingatkan kita masing-masing supaya tidak berbuat seperti itu kan gitu. Kemudian yang lain lagi ada hadis yang mengatakan inna a'fa bla bla kita buroh wa fa'alil haji haji muhammad ya kul mut apa nawayah apa ful dia datang istama syarul umur syarul umuri mujtada dua kurmujtada san bidaton wa kul ditaton dua puluh delapan filar ya Sesungguhnya baik-baik perkataan itu atau kitab furuh. Kemudian ke baik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Ya. Syarul umuri mudhasabah fil segala perkara adalah yang baru yang diadakan ya. Yang diadakan apa mudhasabah pendidikan semua yang diadakan di tadribah, kurikulum tadbilul alaton, semua bidang terlepas, semua. Ketika tanduk tempatnya muaranya di neraka. Ya kalau kita kemudian mendengar yang seperti itu. Mestinya kita bersyukur koreksi dari kita masing-masing. Apakah saya berbuat kita ah atau tidak. Jangan kemudian merasa kita ah bidahkan Saya nah, kalau kemudian setiap uh, pelajaran dari Allah Rasulullah disampaikan oleh kelompok lain. Kemudian dianggap menghantam kelompok yang satunya lagi. Kapan Islam itu akan bersatu? Kapan akan terbentuk persatuan hati antara sama umat Islam itu? Tentu tidak akan terbentuk seperti itu. Yang terjadi seperti sekarang ini, mencurigai satu dengan yang lain, hantam menghancam satu dengan yang lain, ya akhirnya tidak kokoh. Akibatnya seperti sekarang ini, Umat Islam tidak punya kehidupan bersama. akhirnya meskipun di Indonesia itu hampir 90% tetapi dalam bidang ekonomi, kalah kita dengan Chinese, orang-orang Cina. Meskipun hampir 90% Umat Islam, tetapi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, kalah dengan orang-orang nasurani dan sebagainya. Padahal, kalau kita berbicara tentang masalah dagang, teman-teman yang berbahagia, ambil saja salah satu contoh dealer motor sekarang ini dikuasai oleh saudara kita dari etnis Chinese. Sebenarnya itu mudah sekali kalau diatasi kalau kita itu kalau kita itu betul-betul hidup dalam kebersamaan, ya. Misalnya saja sekitar dua ratus juta umat Islam di Indonesia ini, ya, mengumpulkan dalam satu bulan uang seribu rupiah saja. Maka dalam satu bulan ini mereka mampu mengumpulkan uang dua ratus miliar. Umumnya ada dua ratus miliar itu sekarang diserahkan ya untuk daerah umumnya Jogja sekarang untuk membelikan jurus motor yang besar ya selama selama katakan selama uh, uh, satu tahun penuh itu hanya ngambil sepuluh persen saja untung atau lima persen saja untung. Sementara dealer-dealer uh, sekarang uh, bisa mencatat keuntungan bisa mencatat empat puluh lima puluh persen mereka. Nah, tentu kita akan menang di Setelah menang di Jogja, nanti bulan depan urunan lagi. Seri buruknya lagi. Seluruh umat Islam di Indonesia. Ya, dihapungi jumlahnya 200 juta. Maka kemudian tertumpul 200 miliar lagi. Ya, gerakan untuk Solo sekarang. Untuk mengalahkan dealer-dealer dealer mereka yang ada di Solo. Kan gitu ya, semua terhadap di Solo dan sebagainya. Ya, setelah Solo runtuh lagi. Kemudian bergerak lagi ke tempat yang lain, kita akan menang terus gitu. Ya, ini kalau kita ikut berjamaah ada pimpinan dan ada makmum yang taat kepada pimpinan dan makmumnya mudah diarahkan. Padahal itu hanya seribu buruk saja kekuatannya dasarnya kalau dalam kebersamaan seperti itu Ya apalagi kalau lebih dari itu, tentu saya seperti itu. Nah mudah-mudahan apa namanya dengan apa namanya kajian tentang ukhuwah Islaminya ini pentingnya jemaah itu ya. Kita mampu sebella hati kita untuk untuk bergabung ke dalam kehidupan bersama, di mana saja kita berada, ya. Mudah-mudahan apa namanya persatuan, ada kesatuan umat Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia itu nanti ke depannya tidak hanya sekedar fata murtana, tapi mudah-mudahan bisa direalisasikan kembali seperti kehidupan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Mas Adi. Uh, ini ustad, sebe sebelum pertanyaan yang kedua tadi ini saya sambung pertanyaan pertanyaan yang senada ini tadi iya yeah. eh uh, ustaz bagaimana solusinya kadang kita menghadapi hubungan kita sesama muslim kurang akrab tapi di sisi lain hubungan kita uh, antara orang muslim yakni tidak tapi itu tidak salat kadang lebih akrab itu itu gimana ustaz dalam menghadapi hal yang demikian ini ustad iya yeah. Uh, atau dicurigai bahwa uh, hubungannya tidak berdasarkan hati, tidak berdasarkan iman, tidak berdasarkan Islam di situ. Yang terjadi mungkin hubungan-hubungan itu satu dengan yang lain atas dasar kepentingan saja. Sehingga antara sesama muslim kalau hubungannya hanya atas dasar kepentingan, kepentingannya terganggu, terkurangi uh, dan sebagainya, akhirnya membuat uh, tidak senang satu dengan yang lain. Ya apalagi uh, karakter satu dengan yang lain berbeda. Atau bertolak belakang mereka tidak suka satu dengan yang lain Nah itu yang terjadi di tengah umat Islam juga seperti itu Karena mereka tidak merasa satu iman, satu satu Islam ya Tidak merasa satu akidah, tidak merasa Allah telah mempersaudarakan kita dengan Islam ini Tidak merasa beruntung bahwa mereka itu telah memeluk Islam Tidak merasa beruntung bahwa Allah telah menganugerai dengan iman Sehingga pintu surga masih terbuka berginya. dengan iman itu, sedang bagi orang lain yang tidak bisa tidak mungkin terbuka tutup sama sekali kan gitu nah kemudian hubungan baik dengan dengan yang non-muslim itu takut dicurigai bahwa hubungan itu memang juga atas dasar duniaan ya kalau orang non-muslim itu yang menguntungkan dia, menyenangkan dia ya apa namanya, tidak menjadi beban dia, malah membawa kesenangan bagi dia itu ya semantinya dia akan baik kan gitu Nah ini yang harus kita perbaiki. Harusnya sesama Muslim itu, meskipun tidak menyukai karakternya dan sebagainya, ya, justru kita bersyukur Alhamdulillah ada punya momen-momen yang seperti ini menjadi ujian kesabaran bagi saya. Kalau saya bisa sabar menghadapi saudara saya semut Muslim seperti ini, maka Allah menjanjikan kepada saya balasan yang lebih berhikmah. Mudah-mudahan saja kesabaran saya kepada saudara saya Muslim ini. Apa namanya menyebabkan saya masuk ke dalam surga Karena dibalas dengan biwayri hitap kan gitu Nah kemudian kepada saudara kita yang tidak sesama muslim kan, ya, atau beragama lain Nah itu maksudnya hubungan kita yang atas dasar dakwah tentunya kan gitu Jangan kemudian malah kita yang di dia ya orang islam ini yang harus dakwah uh, ilah Allah kan gitu Karena dakwah itu merupakan perbuatan yang paling mulia di Allah kan gitu ya Maka setiap persinggungan kita kepada orang-orang yang non-Muslim itu harus harus merupakan bagian dari dakwah. Tidak harus dengan mengucapkan amari masuk Islam. tidak harus seperti itu. Tetapi dengan isyau bila muslimun. Tentukan bahwa bahwa sebenarnya kamu itu adalah orang Islam. Ya dengan berlaku jujur, dengan berlaku adil, dengan berlaku disiplin dan sebagainya. Dan suka menyantuni, tidak tidak suka disantuni dan sebagainya. suka memberi, tidak suka diberi dan sebagainya. Bukan malah sebaliknya. tetapi yang terjadi sekarang ini ya justru masuk salinya. Setiap ada orang lain, orang Cina masuk Islam oleh gula-gali melalui bantuan gula-gali di Trilays yang artinya untuk membangun foral, untuk membangun masjid, untuk membangun gedung-gedung dan sebagainya selalu jyak yakin pada orang-orang itu kan. Yang seperti itu kan tidak betul yang seperti itu. Jadi itu Mas, yang kedua tadi saya lupa apa? Tentang kebulian wanita yang sedang haid memegang Al-Qur'an, Ustaz. Iya. Jadi harusnya kalau dalam uh, konteks itu coba dibuka saja di apa ya itu sebenarnya kan kaitannya dengan layamah suri lawmu toharun itu ya ya nah, tidak menyentuhnya kecuali uh, kecuali orang yang disucikan ya. Nah itu kemudian dipelintahkan oleh orang lain berdasarkan hadis yang doff ada hadis doff yang berbicara seperti itu ya tidak uh, diperbolehkan untuk menyentuh sedikitpun apa namanya Quran ya orang yang uh, ayat dan sebagainya itu tetapi hadis itu gitu loh Nah itu dibunguh-bunguh dengan layamah sululang mutawarir padahal kaitannya kan lain nih lama yang masuk belayar uh, masulul Ilal Mutaharut tidak mentsuhnya kecuali orang yang dikucikan. Itu kan untuk menjawab tantangan bahwa untuk menjawab tujuan bahwa Quran itu datang dari setan. Padahal setan tidak mungkin bisa menyentuh Quran ini, ya wahyu nya itu ya, ya sama sekali tidak yang bisa menyentuh wahyu itu sendiri, bisa mendapatkan wahyu itu sendiri, yang bisa memahami wahyu itu sendiri adalah orang-orang yang betul-betul Hatinya disucikan oleh Allah Maka dari itu yang bisa menghadap Allah Nanti juga yang hatinya salim Polbir salim gitu ya Jadi Larangan itu ada tetapi larangan itu Dalam hadis yang do'ef sehingga tidak berlaku Tidak bisa dibutakan sebagai dalil Kan gitu Dalam -tara, konteks ibadah kan harus ada dalil Yang seperti itu gitu, Mas. <tuh> Just, Terima kasih Ustaz <tuh> Pertanyaan selanjutnya uh, Ustaz tolong di Jelaskan Quran Surat Al Ahzab Surat ke 33 ayat 56. Oke, enam. dibaca mas. Aladzim Ina Allah wa malaikatu yusoluna ala nabi ya ayuhaladina amanu solu alaihi wasolimu taslima. Taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat malaikatnya bersolawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman Bersulawatlah kamu untuk Nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan kepada mereka Yang ditanyakan Di situ ada perintah untuk bersulawat atas Nabi Itu dalam bentuk apa Ustadz? Dalam wujud apa itu? Sulawatnya itu Ustadz Kita atau Allahnya itu? Kita Oh ya. Ya kalau kalau kita kan sudah dijelaskan ya uh, salawat kepada Nabi uh, kalau dalam salat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad sama taala alaihi brohin dan terus itu banyak variasi banyak hadisnya tentang itu hadisnya sama-sama sama, -sama sholai, ya monggo silakan dijawabkan seperti itu nah kemudian kalau ada orang mengatakan salamullah wa alaihi wasalam asolat uh, wasolat mualaik dan sebagainya lain dan sebagainya itu itu Itu semuanya hanya ucapan ulama saja, bukan bukan dari nabi. Ya, ada secara umum kita boleh saja menggunakan kata-kata itu, tetapi jangan kemudian menyalahkan menyalahkan orang yang tidak mengucapkan itu karena memang tidak ada dalilnya kan itu. Yang ada dalilnya ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya tadi kan gitu. Ya, e, kalau saya kalau ada seseorang mengucapkan eh Dan salam kita aturkan kepada jibin Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak salahkan. Hanya sekedar itu itu itu doa, ya itu doa yang ucap sampaikan kepada Nabi Muhammad. Orang menyebut Muhammad, tu Muhammad begitu kemudian yang lain menyambut dengan mengucapkan Salam itu juga tidak salah. Karena ini merupakan apa namanya realisasi dari ayat ini juga supaya bersalawat kepada Nabi. Ya, tetapi jangan kemudian juga ya menyalahkan orang yang tidak mengucapkan. Ya, karena itu tidak ada tuntunannya. Kata-kata yang seperti itu tidak ada tuntunannya dari Nabi. Itu munculnya ya ratusan tahun setelah Rasulullah wafatkan gitu. Nah, dengan mengetahui kepahaman yang seperti ini, mestinya kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, menuduh yang tidak mengucapkan seperti itu, pikir dan sebagainya. Kalau ada dalilnya dari Rasulullah ya, Ya bolehlah ucapan seperti itu kan gitu. Artinya kalau kalau tidak mengucapkan nanti jadi salah kan gitu. Tetapi karena tidak ada dalilnya dari Rasulullah ucapan seperti itu, teks seperti itu, teks ya cara tekstual seperti itu tidak ada. Maka yang monggo yang mau mengucapkan Allahumma sholli ala muhammad juga boleh. Yang tidak pun juga tidak ada masalah. Yang mengucapkan semoga kasih sayang Allah tersurah kepada Nabi muhammad juga boleh saja dengan bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jepang, Korea. Uh, juga boleh-boleh saja itu juga unik daripada uh, terdoa moga moga Rasulullah dilimpai kasih sayang oleh Allah gitu itu mas kurang lebihnya terima kasih Ustadz uh, Menginjak pertanyaan selanjutnya uh, tentang hadis yeah. tentang hadis sedekat sedekat hamba dengan Allah adalah pada waktu sujud maka perbanyaklah doa tatkala engkau sujud uh, dalam hadis yeah. dalam hadis ini Doa doa itu bebas atau doa doa sujud itu Ustaz yang kita baca? Iya dalam konteks itu ulama sudah terlanjur pecah menjadi dua berdapat artinya terjadi kilafiah dalam konteks itu hadis ada hadisnya sama tetapi dipahami berbeda ya dalam hal ini alustad master al alquran berpendapat bahwa doa hadis ya sifatnya doa umum ya, mungkin um, meskipun masih muncul nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tetapi karena di situ Abisya juga mengatakan doa di situ ciptanya adalah umum, maka ya umum doanya kan begitu. Tetapi ada ulama yang lain yang memahami di situ karena itu konteksnya adalah pembicaraan itu konteksnya adalah sujud, maka yang dimaksud doa di situ adalah doa sujud. Maklum perbanyak doa doa sujud itu maknanya adalah memperbanyak bacaan doa sujud itu sendiri kan begitu. Nah monggo tergantung tingkat keilmuan dan juga tingkat kepahaman, tingkat keimanan kita masing-masing silakan seperti itu. Alquran selalu mengilatkan uh, seperti apa yang pertama tadi. Ada doa itu ya sifat sama doanya sifatnya umum uh, tidak ada dalil yang yang mentaksis ke hadis itu, ya maka dari itu tetap sifatnya umum doanya. Gitu mas. Yang penambat yang kedua tadi karena konteks cara kontekstual hadis itu berbicara tentang masalah sujud. maka apa namanya doa yang dimaksud di situ adalah mau doa, doa sujud. Baksiir doa dan berpanjat doa di situ maksudnya adalah memperbanyak doa sujud. Nah, silakan kita pilih salah satu di antara keduanya. Ya terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Uh, Ustadz, tolong diterangkan tentang adzan dua kali pada adzan Jumat Ustaz. Iya. Yeah. Uh, dan dua kali dalam Jumat itu kan sebenarnya munculnya di zaman uh, di zaman Utsman ya di saat uh, apa namanya umat Islam sudah semakin banyak ya uh, kemudian pasar ramai dan sebagainya karena banyak semakin banyak orang dan sebagainya kemudian Utsman memperkenalkan Aden yang kedua di pasar pasar itu mengundang orang uh, supaya apa namanya supaya uh, sholat Jumat mengingatkan uh, orang supaya sholat Jumat itu. ya eh tetapi tidak ada penjelasan sama sekali eh, dari para sahabat eh, adanya itu seperti apa Apakah adzan seperti yang disarizan eh, untuk memanggil salat itu atau adzan dalam bentuk lain itu tidak tidak tidak jelaskan ya maka dari itu orang yang mereka berpendapat bahwa adzan itu ya jij disusul dengan komat ya eh, mereka berpendapat tidak mungkin Utsman memperkenalkan adzan baru menyelai dari Rasulullah Ya azan dari Utsman itu yang dimaksud adalah uh, bukan azan yang yang disyariatkan oleh Rasulullah itu, mungkin saja padannya itu wujudnya hanya sekedar panggilan saja untuk salat, ya, bisa saja dengan mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatul ah, dan sebagainya, uh, dengan panggilan seperti itu itu juga merupakan panggilan juga kan gitu. Itu pendapat yang pertama. Ada yang mempertahankan bahwa azan yang benar itu ya sekali saja seperti zaman Rasulullah kan gitu. Tetapi kemudian ulama yang berpendapat yang kedua, karena Utsman di situ melakukan azan, ya azannya itu ya dianggap seperti azan zaman Rasulullah. Kemudian kok tidak ada sahabat yang menentang, ya tidak ada seorang sahabat pun yang menentang di situ, maka berarti itu sudah terjadi ijma, ya, ijma sahabat ya terjadi ijma sahabat Ijma sahabat ini bisa dijadikan dalil uh, dalam ibadah itu sendiri yang gitu, ya ikan lagi. Ya Karena mereka menganggap bahwa adzannya itu adalah adzan seperti yang disariahkan oleh Rasulullah. Maka kemudian karena tidak ada sahabat yang mentang, berarti semua sahabat sepakat dengan adzan yang diperkenalkan oleh Usman itu. Nah karena sahabat sepakat, berarti terjadi isma'u sahabat. Karena terjadi isma sahabat, maka kemudian mereka uh, bisa menjadikannya sebagai dalil untuk beribadah itu sendiri. Nah silakan kita, ini sudah terjadi filafiah, sedangkan lagi, filafiah meneng, karena ini anak filafiah, selalu ada perbedaan pendapat ya. Tetapi ingat, bukan perbedaan pendapat itu yang membuat umat Islam itu pecah belah. Cuman musyabat itu terjadi banyak sekali perbedaan pendapat antara Umar dengan Abu Bakar ya, maupun dengan yang lain-lainnya, tetapi pernah terjadi kisra antara mereka sama dengan yang lain, ya. Ya, maka yang membuat kisruh satu dengan yang lain itu kalau di dalam hati itu sudah ditumpangi dengan uh, kebencian, ketentian, ada kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, golongan dan sebagainya seperti itu, itu nanti yang membuat pecah hati. Tetapi kalau uh, perbedaan pendapat itu tidak diikuti dengan kesengkian, kebencian dan sebagainya, Insya Allah tidak akan bikin pecah. Jadi kita enak saja bagi saudara kita yang tetap berpegang dengan dua agan. apa namanya mereka merasa mengikuti cuma us sahabatd seperti itu ya oke oke saja biarkan saja tetapi kalau yang masih tetap mau kembali kepada uh, Rasulullah murni, seperti yang diuntungan Rasulullah uh, tidak perlu memakai adat uh, yang yang cummat tadi dia sudah Monggo jadi enak saja satu dengan yang lain itu semua tidak mempengaruhi keabsahan salat Jumat kita tidak mempengaruhi diterima atau tidak diterimanya uh, uh, salat Jumat kita Juga tidak mempengaruhi bagi kita uh, pekapalanya sedikit atau banyak ya. Uh, Mudah-mudahan saja, Allah apa uh, namanya menerima uh, semuanya itu. Itu Mas. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. <coughs> Pertanyaan selanjutnya, uh, Ustadz maaf sebelumnya uh, dahulu pernah diterangkan tapi berhubung ini masih ada yang baru bertanya lagi tentang bacaan al tentang bacaan alfatikah, Ustaz. Iya, iya. Tentang bacaan alfatikah yang untuk mengobati orang sakit itu, Ustaz. Mohon diterangkan sekali lagi, Ustaz. Iya, ya kasusnya terjadi sekali itu ada seorang kepala suku yang dia yang dia itu dioproching gitu ya. Uh, kemudian ada rombongan orang Islam yang datang situ kemudian diminta untuk mengobati itu. Nah, kemudian Bian eh, baca dengan nomor dengan membacakan al-Fatiha. Eh, ternyata sungguh gitu. Kemudian dia, dia, dia, dia, dia kambing-kambingan gitu. Nah, kemudian eh, kambing dia dimakan mereka. Kemudian setelah, setelah pulang ke Medina mereka asal ada sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah yang eh, Rasulullah kemudian intinya dia aku tiga bagian dan gitu. Ternyata tidak arti uh, tidak memarahi, artinya meridhoi. merindui apa yang dilakukan oleh sahabat tadi nah maka kemudian oleh sebagian orang, kemudian eh, digunakan apa namanya cacana, patika itu digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit yang ya untuk mengubati berbagai macam penyakit dan gitu, padahal kalau kita mau bicara dari segi ilmu pengetahuan kita pasti paham bro, yang namanya untuk polo jengking itu, yang untuk kita itu, ya sama seperti bisa ular Ada yang ganas, katanya tidak ganas. Kalau kebetulan uh, bisanya itu ganas tapi sedikit, ya, antibody yang terbentuk dalam diri kita bisa mengalahkannya. Ya meskipun kita melalui masa jemam, sakit yang uh, menggigil dan sebagainya, dia akan sembuh. Ya atau kalau bisanya banyak tetapi tidak keras bisanya, ya antibody yang ada di dalam dirinya mampu mengalahkan pasien itu. Ya dia meskipun melalui berbagai macam uh, menggigil dan sebagainya. Cesak nafas berulang kali dan dia akan sembuh gitu loh. Jadi bukan alpaekannya itu yang membuat dia sembuh, tapi sotong longnya yang sembuh itu, iaitu adalah antibodi nya, bisa mengalahkan terbentuk dalam dirinya, bisa mengalahkan racunnya seperti itu. Yeah, ada orang yang dia tu di apa namanya di cokotuloh, ya, ya tidak diobati juga mari, karena bisanya, bisanya juga apa namanya, bisanya juga tidak tidak keras dan sebagainya. Apalagi ini hanya Hanya kolong cingkiran itu. Nah kalau kolong cingkirnya yang terbentuk, ya bisanya tidak begitu keras. Kemudian antibodinya nya memang kuat untuk mengalahkan bisanya. Tadi menyerangkan bisanya, menawarkan bisanya. Jadi kan itu ya. Dia di Alpha TKI atau tidak di Alpha TKI juga sembuh gitu loh. Ya. Oleh karena itu kalau itu sudah banyak dengan infeksi, ada racun dan sebagainya masuk, ya kita tersandarnya kepada dokter bukan kepada Alpha atau atau uh, Alpha Lakanas itu Kalau begitu bisa jadi bisnis kita. Ya, tapi kalau itu sudah, sudah mencakup penyakit yang sifatnya infeksis, disis dan sebagainya tadi Ada racun masuk, ada infeksi dalam diri kita Ya segera uh, kita pergi ke dokter Ular saja itu bisanya macam-macam, racunnya macam-macam ya Bisa ratusan ya Maka dari itu ada saran supaya kalau ada orang yang digigit ular Itu segera ularnya itu dibunuh Jadi kalau ke dokter saya ngerti bisa ularnya, oh, ularnya itu apa Dan kemudian penawarnya itu jenis apa, dokter bisa ngerti supaya mudah diobati. Kalau kita tidak ngerti uh, jenis bisa ularnya, nah itu akan kesulitan untuk mengobatinya dan sebagainya. Intinya, gitu ya Intinya ya apa namanya? rupiah bacaan al-fatihah atau bacaan yang lain itu ya sangat berpengaruh kepada penyembuhan dari segi psikologis, memperkuat psikis dari seseorang, kejiwaan dari seseorang untuk sembuh. ya, untuk sembuh. Nah, uh, uh, apalagi secara psikologi orang mengatakan kalau jiwanya itu tenang gitu ya, tenang, ya, dia tenang pikirannya dan sebagainya, diobati itu mudah sembuhkan itu. Ya, jadi itu satu prinsip itu seperti itu. Intinya RP tadi itu adalah pengobatan secara psikis. ya. Kemudian uh, kalau kita memang ada penyakit yang penyakit itu bukan penyakit psikologi, bukan dari psikis Penyakit fisik, ya segera Yang ahli tentang penyakit fisik itu Adalah dokter, jangan sampai Berdiketukun atau uh, Peramal, tahin, dan sebagainya Jangan sampai seperti ini, tapi betul-betul pergi ke dokter, soalnya Kita dirusiai Atau jangan hanya sekedar dibekami Untuk ngepati ngeluh, ngeluh itu Jenisnya berbagai macam, darah tinggi Juga bisa ngeluh, darah rendah juga bisa Ngeluh, ya, kanker otak juga Bisa ngeluh, orang bibit juga bisa Ngeluh, 2 itu Jangan kemudian nafsurannya tidak kami dan sebagainya. Ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Kembali ke pertanyaan lagi, Ustaz saya dulu pernah menghadiri majlis taklim. Di sana biasanya setiap babes kajian Ustaznya berdiri kemudian jamaahnya bersalaman satu satu satu sambil berputar. Di situ juga mereka terselawat membaca selawat waktu selama saling berputar itu Hal nah, seperti itu apa ada tuntunannya Ustaz? Mohon diterangkan. Ya, harusnya ditanyakan kepada orang yang mengamalkan. Kami tidak mengamalkan karena tidak ngerti dalilnya kan gitu ya. Sepanjang kami tidak mengerti dalilnya ya tentu saja kita tidak amalkan itu. Nah, kalau sifatnya sifatnya hanya berdiri salaman itu kan masalah muamalah. Kalau mau ya tidak ada masalah Pengajian itu juga muamalah. amalah Asal tidak dibikin sebagai satu syariat Kalau tidak begitu meraka di Jabdul Tidak ada masalah Tapi kalau itu sudah dijadikan syariat Apalagi dengan membaca sholawat Kemudian merasa bahwa ketika kita membaca sholawat Kita merasa bahwa Ruhnya Rasulullah hadir di situ dan sebagainya Itu nanti bisa bisa bisa merusak hati kita itu malah ya maka harus waspada terhadap yang seperti itu apalagi kalau kita sudah bicara sholawat, sholawat itu doa kemudian bacanya dengan dinyanyikan keras-keras itu sudah sudah tidak sesuai dengan tuntunan Quran kan gitu nah tuntunan tuntunan Quran sendiri kan supaya kita kalau berdoa itu dengan suara lembut ya ya dengan hati uh, yang tunduk khusuk gitu ya uh, tidak dengan nyanyi-nyanyi atau dengan apa namanya Dengan suara yang keras gitu. Setelah di surat al araf ayat 55. Itu kan kita dilarang tidak diperbolehkan untuk melampaui batas. tapi orang itu dibantu-bantu seru-seru. Tetapi kalau kita itu berdoa. Mengucapkan suara-suara. Soalnya dibantu-banter. Kemudian juga dengan nyanyi-nyanyi. Uh, uh, dengan dilakukan dan sebagainya. Nah itu dikhawatirkan. Nanti tidak sesuai dengan tuntunan yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam surat al araf ayat. eh uh, ayat. maaf lima Itu, gitu, Mas. Masih menyambung ini tadi, Ustaz? Ya, silakan. Uh, Seandainya kita menjumpai hal seperti seperti itu lagi, kita ikut bersalamat tapi tidak mengikuti membaca shalawat, Ustaz. Uh, bagaimana yang demikian, Ustaz? Ya. Jadi, eh uh, kalau kita memang berkeyakinan bahwa yang seperti itu tidak benar, tidak menurut uh, tidak sesuai dengan tuntunan Allah gitu, ya. Ya, maka ayatnya mengatakan kita suruh menyingkir tidak boleh berada di situ ya, sampai masuk ke acara yang yang diperbolehkan oleh Allah. Ya coba dibuka di surat An-Nisa ayat 150. Itu semuanya ya. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Alquran apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir. Maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain Sudah sama saja. saja Artinya kalau kita yakin bahwa cara berdoa itu seperti Al-Aruf ayat 55 Kemudian ada, ada orang kelompok orang lain itu kemudian melecehkan ayat itu Tidak berbuat seperti itu Tapi malah mentang seperti itu Artinya dia sudah mengolah-olah Mereka sudah mengolah-olah ayat Allah Makanya kalau kita berkeyakinan dengan surat Al-Araf ayat 55 itu, maksudnya kita tidak boleh duduk sama mereka. Kita menyingkir dulu sampai acara itu selesai baru kebapu lagi dan sebagainya seperti itu. Ya mungkin saja kita katakan tidak orang mengatakan tidak praktis seperti itu. Ya terus ini ayatnya seperti itu. Ayat yang melarang kita untuk duduk bersama orang yang memperolok Allah karena ayat Allah atau ayat Ayat Allah, Allah diingkari. Kita tidak boleh seperti itu. Itu mengingkari, sudah mengingkari dengan perbuatan dan juga petakaan seperti itu kan gitu. Kalau di depan kita, di lingkungan kita tempat duduk-duduk atau makan-makan di situ ada orang men mengem gitu ya. Kita nggak boleh bergabung di situ. Kalau di tempat duduk kita, tempat kita ada di situ ada orang berzina kita nggak boleh. Ya, ya malah kita diperintahkan supaya amar-maruh naik mungkaran ya. Kalau, kalau kita uh, tidak mampu nahi mungkar pada saat itu ya kita harus menyingkir kan gitu. manto ambing ke kemungkaran fal ghozir rubbi athi fa ilam yasati fabilisanhi fa ilam yasati fabiqalbi badalikaatul iman ya barang siapa yang lihat kemungkaran dan rahiya merubahnya dengan dengan tangannya kalau tidak mampu dengan lisannya kalau tidak mampu dengan hatinya ya artinya merubah dengan hati itu artinya tidak tidak ridoi yang seperti itu harus menyingkir seperti ayat 140 ini yang begitu Buat dari kalau ada uliman yang seperti itu yang semalimah iman, ya semua iman itu tidak kemudian ikut ikutan berbuat jahrek. Apa kita kita tetap terhadar digit, kita tetap terhadar di situ, ya kita asalnya menentang ayat 140 surat an atau bisa masuk ke dalam kelompok taawalu al-ismi wal-utman, ya saling terorong terorong dalam perbuatan apa namanya perbuatan dosa dan pelanggaran. Tentu saja kita tidak ingin termasuk orang yang menentang ayat 140 surat an atau juga tidak ini mentang ayat larangan wala ta'manu ta wala itu wal uqwan itu kan gitu. Nah, dalam konteks itu ya biarkan mereka melakukan itu ya kita menyikir tidak aja. Ngacara selesai, selesai metu itu mau gunung gambar main dan sebagainya kan bereslah itu. Itu masalah kurangnya. <tuh> terima kasih Ustaz. Ustaz. Ustaz, apakah ada larangannya menaruh atau memajang foto atau gambar makhluk hidup di dalam rumah? dengan tujuan untuk koleksi, bukan sesembahan. Apakah ada larangannya, Ustaz? Iya, ada hadisnya berbicara tentang apa namanya, larangan untuk menggambar, apa namanya, menempatkan gambar makhluk hidup di dalam rumah, dan sebagainya. Tetapi kalau dipelajari secara komprehensif, ya larangan-larangan menggambar makhluk hidup itu, menaruh di dalam rumah, dan sebagainya, itu kaitannya dengan sesembahan. Kalau tidak ada kaitannya dengan sesembahan, ya boleh-boleh saja, halal-halal saja tidak ada masalah itu. Ya, foto apa namanya orang tua kita, foto guru kita, foto sesepuh kita, sebagainya tidak ada masalah. Ya, atau tidak dipuja-puji, atau tidak di dewa-dewakan sebagainya. Ya, lain lagi gambar-gambar yang tidak ada sesembahan, misalkan gambarnya Bunda Maria atau gambarnya Yesus, atau mungkin gambarnya Madonna telanjang dan sebagainya mungkin saja ya seperti itu ya termasuk mau seperti itu jangan sampai ya kita uh, bawa pasang di rumah kita ya karena hakikatnya itu menghancurkan keimanan kita dan itu nah kalau gambar-gambar itu gambar-gambar yang tidak ada kaitannya dengan disembahan melencengkan keimanan seperti itu insyaallah tidak ada masalah jadi kaitannya itu nanti seperti juga atau hadis tentang uh, gambar patung dan sebagainya itu Rasulullah pernah apa namanya melihat di dalam rumah Aisyah itu menyimpan patung ya. Patung itu kan tiga dimensi kalau gambar itu dua dimensi hakikatnya sama gitu ya. Eh patung dewa yang bersayap. Ah, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Aisyah, apa itu?" Ah, apa namanya. Kemudian Aisyah menjawab, "Pujar ya Rasulullah." Ah, Rasulullah bertanya lagi, "Pujar kok bersayap?" Kemudian Aisyah aja menjawab apa kamu tidak apa kamu belum pernah dengar bahwa kudanya Nabi Sulaiman itu bersayap gitu. Nah, kuda Rasulullah pergi menjingkir itu. Hah? Ya, eh harus dijelaskan robot aja kecil kebie itu. Waktu itu masih kecil Aisyah masih sama sama sulalan di jalan-jalanan seperti itu kan ya. Sehingga menjelaskan enggak sedih susah kan gitu ya. Sudah tinggal pergi gitu aja. Artinya tidak merintahkan untuk membuang atau melarang ujah itu berada di situ kan berarti memperbolehkan kan gitu. Jadi tidak ada masalah. Juga pernah ada satu ketika ada gambar-gambar di tapir, di depan tempat tapir pintu, di depan tempat salatnya Rasulullah. Kemudian Aisyah, Rasulullah meminta supaya membuang, menyingkirkannya dari situ. Kemudian oleh Aisyah, tapir itu kemudian digunakan sebagai sarung pantal gitu ya. kantor bantal selalu guling. Artinya tidak dilarang seperti itu. Bantal guling kan manggotnya mengerumah itu. Nah, tidak ada masalah. Itu mas. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan <kuh> selanjutnya. Uh, Ustaz adik saya meninggal 2 tahun yang lalu. Dia meninggal dia, yeah. dia meninggalkan warisan yang banyak. Yang saya tanyakan apakah suaminya berhak menerima warisan Ustaz dengan catatan akhirnya mutu. Yang putri, ya ya, suaminya apakah berhak menerima warisan dengan catatan harta itu bukan harta gonogini, tapi cerita payah almarhum dulu ketika jadi tkw, Ustaz Lah, ketika jadi tkw sudah menikah apa belum? Di sini belum nggak nggak dijelaskan kemungkinan sudah, ustadz. Nah, kalau kalau sudah ya itu apa namanya suaminya ada hak itu. Nah, seberapa besar haknya itu saya sendiri tidak hafal bisa dibuka di dalam surat anisa ya, 11-12 sekitar itulah, ya, apa namanya, ya, di ayat 12 itulah kira-kira ya, Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Sesudah dipenuhi wasiat mereka buat dan atau sesudah dibayar rentangnya dan sebagainya. Jadi bisa dilihat di ayat 12 di selat Anissa itu mas. Ada bagian suami. Ya terima kasih Ustaz. Masih ada satu pertanyaan mungkin dihabiskan sekarang, Nster. Iya, monger jelasan. Timbangannya utang. <laughs> Start bagaimanakah cara menjawab salam lewat pesan yang cuma diucapkan asgum atau ass? Apakah itu perlu kita jawab, ustad? Iya, karena SMS kan yang menghubungi, jalannya sukses server jawab seperti itu berawalnya, ya? Iya, terima kasih ustad. <tuh> ya. Uh, sudah tidak ada pertanyaan pada malam hari ini mungkin sudah bisa diakhir Ustaz sudah malam. Jih baik, uh, alhamdulillah uh, semakin semangat nampaknya teman-teman gitu -teman ya. Jadi uh, mudah-mudahanlah ya sedikit demi sedikit kita lebih memahami tentang agama kita. Paling tidak dengan senantiasa kita istiqomah Seminggu sekali untuk uh, belajar ayat-ayat Allah, firman Allah dan juga sunah rasul. Amat mudah-mudahan kepahaman kita semakin bertambah terhadap agama kita. Allahumma arinal hakku hakku warisan nabi baah, warinan badilah badilah warizinat binabrah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Waktu saya kembalikan kepada Mas Kadi.